Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Melihat bunga yang berwarna ungu indah ini terasa sangat menyenangkan hati dan menyejukkan jiwa. Apalagi kalau seandainya bunga warna ungu ini adalah bunga yang harum dan wangi. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, begitulah kira-kira gambaran istri yang salehah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa bersabda Khairun nisa sebaik-baik wanita jika nadharta ilaiha saratka Jika kamu suami melihat kepadanya maka akan mengembirakan Idzan nadarta ilaiha saratka maka kamu jika melihatnya akan menggibirakanmu. Maka dalam pesan yang singkat ini, saya katakan kepada istri-istri yang salihah, saudari-saudariku wanita muslimah, ingin mendapatkan gelar sebaik-baik istri yang salihah, maka jadilah seorang wanita yang senantiasa menjaga penampilannya di hadapan suami. Jangan sampai terlihat buruk di hadapan suami. Walau ibarat kata rambut yang tidak tersisir rapi walau satu helai pun. Apalagi sampai tidur misalkan dengan keadaan ngorok Kemudian keluar air ilernya, kemudian mengangkat ketia, kemudian dasternya bolong dan bau. Para pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah SWT, perhatikan baik-baik. Bahwa seorang wanita yang salihah senantiasa menjaga penampilan di hadapan suami. Jangan pernah tercium bau yang tidak nyaman oleh hidung suami. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan Inna rijala hubbuha fi unufih. Eh, Hubbuhum fi unufih. Fi unufih. Sesungguhnya para lelaki suami kecintaan mereka pada hidung mereka. Jangan pernah tercium dari hidung mereka sesuatu yang buruk. Bau yang tidak nyaman. Entah itu, saya terus terang saja ini, bau ketiakkah, bau anginkah, bau ketika buang air besar, buang air kecilkah, maka benar-benar dijaga. Jangan sampai terlihat dan tercium pemandangan yang tidak nyaman oleh seorang suami. Misalkan juga di dalam ketika saat makan, sebagian, sebagian perempuan kadang-kadang makan tidak memperhatikan kesantunan di hadapan suami. Seorang istri yang notabene dia adalah feminin, maka dia makan kadang-kadang mengangkat -kadang kaki, kemudian makannya dengan begitu lahapnya, kemudian ya, sapu sana sapu sini, bahkan kadang-kadang mungkin sapunya dengan bajunya. Begitu lahapnya dia makan. Habis itu minum dengan gelas yang begitu besar, minumnya gaya unta gurugurugurugur kemudian setelah makan keluar sendawanya ini tidak feminin maka perhatikan seorang wanita muslimah khairun nisa man sarratka seorang perempuan yang membuatmu gembira kalau seandainya kamu melihatnya begitu juga wangiian bahkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ma menafsiri ayat dalam surat An-Nisa Allah subhanahu wa taala bermaklum walahunna mislul ladi alaihi nabil ma'af seorang perempuan atau para istri memiliki kewajiban atau saya ulangi seorang istri para perempuan memiliki hak sebagaimana mereka memiliki kewajiban Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menafsiri kata Abdullah bin Abbas wallahi inni la uhibbu an atazayyana lilmar'ati kama uhibbu an tatazayyana li almar'ah demi Allah aku sangat menyukai untuk berhias di hadapan istri sebagaimana aku sangat menyukai istriku berhias di hadapanku, maka wahai para istri yang salihah jadilah seperti bunga yang ungu ini yang sangat indah dilihat menunjukkan pandangan mata dan yang melihatnya juga merasa senang selamat berjuang mencari keriduan suami dengan memperbaiki penampilan di hadapan lelaki yang paling sah untuk melihat menyentuh dan menikmati penampilan anda wahai para istri yang saleh. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.